Det som jag kvarstår i mitt Är ärire jag du? Akan diri. Uh, terbentuk 2006 ya jadi kita terbentuk 2006 jalan sampai 2010 dulu kita belum bikin karya sendiri jadi masih sering ikut-ikut acara festival terus acara-acara musik terus kita sempat uh, main kordis dangdut juga ya dan akhirnya 2010 ada salah satu acara indie band di Bangka Belitung akhirnya kita ikut dengan persyaratan harus karya sendiri dan alhamdulillah. Rekat karya tersebut, akhirnya kita bisa sampai ke ibu kota. Ibu kota, ibu kota ya. <laughs> uh, kalau kita pas lagi nggak ada acara, jadi kebetulan kita sekarang udah tinggalnya di sini, di Jakarta sekarang. Kita tinggal di satu rumah, ya paling kalau enggak Waktian ya kita kumpul seperti biasa aja lah Jadi gak ada misah-misah kemana-mana gak ada Jadi kita jarang juga jalan-jalan jarang Pokoknya gak di rumah terus sebenarnya kalau dibilang kita konsisten di Melayu sih gak berani juga ya Ngomong kita harus konsisten di Melayu gak berani Cuma memang dari dulu kita memang seneng dengan jenis musik seperti itu. Jadi sebelum-sebelum kita uh, mempunyai karya sendiri, kita udah udah senang dengan musik-musik yang bernuansa Melayu, uh, dangdut ya gitu, kita udah senang. Jadi begitu kita bikin karya sendiri, alhamdulillahnya nyambung. Kenapa kita memilih lagu Ungu ya, ya Percaya Padaku? Sebenarnya memang uh, lagu itu ngena, jadi memang karena versi nyanyi di kita ada cewek-cowoknya, jadi ngena. Terus kedua kita juga ingin uh, membuat sebuah, gimana ya, sebuah unik aja ya, uh, lagu ungu yang kental dengan nuansa popnya, kita poles dengan nuansa Melayunya, biar lebih berasa Melayunya, gitu aja. sih.